s Yang p a k a r i f i n s e l a m a t siang i b u komentar Anda. Kalau saya bilang, pemerintah kita ini asal bunyi aja, k o saya g a n g Ngomong aja, tapi gak mikir bagaimana kerjanya. Jadi, ya, saya bilang dia cuma asal bunyi aja lah. Nyatanya, tau gak bisa kerja tau. Itu aja,、selamat、terima kasih. Terima kasih, Farisin. Tadi biosolasi m a n g Selamat siang Bu, untuk kami b e g i n i ya. Itu pemerintah sebelumnya belum bikin rencana bagaimana harusnya mekanismenya dan sebagainya.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 e m p o r itu menjadi macet, sehingga akhirnya banyak barang-barang tidak -barang bisa masuk, banyak buah dan sayuran busuk, dan sebagainya. Sehingga mana yang menjadi masalah kriminal, mana yang bukan kriminal, dicampur adukan, sehingga kasal, negara, dan pegawainya juga sedikit otomatis. Bagaimana mempunyai orang b i o c u k a i juga sedikit, pemeriksaan sedikit, akibatnya yang kini di kantor semua perminahan pajak untuk b i o c u k a i juga sedikit, a k i b n y a karena... Baik. Barangnya masuk sedikit gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Di Bio Pak Edison. Selamat siang. Selamat siang ibu. Silakan komentar anda. y a Semakin hari terlihat pemerintah orang-orang pemerintah semakin panik semakin galau. Sesungguhnya orang-orang pemerintah ini khususnya masalah agriculture ini mereka ini sama sekali tidak punya urayan tugas atau job description. ジェリマレカーサー、レンパー、イデ、ah,、レンパー、プラルマデ、ジャンカポネラ、ジャンカパンジャン。シングママン、シャマキンハリ、シャマキンシティ、シュバイナー、パムリンタ、ヤクシュスネアンディ、r ス a マン、パステ ブレイクアスマークてモア、ディガンティリアンオランオランエンディスクスワスタ、ヤンフュニアフォミキリアン、イデブリリアン、ヤンティダーマウコロッシー、トリマカシー、フォマシアン、バイディスタン。ランパグッパグッサキサラカンコミナキパグッサン。ヤンバー、フォンキニカオディカキザリエコノミサイブ、ウカンアリネエア、チュマダリ、ボリティカランカリサー、タキスマン、パンクリティシー、メマンイ。 kebiasaan ini mbak, biasanya kalau seperti gini, ini pemerintah ini butuh duit ini, memang bisa saja berdalih、eh, apa, ini untuk stabilitas harga menjelang、eh, lebaran dan seterusnya bisa-bisa saja memang kalau, kalau itu harus dilakukan、eh, harus ada kepastian juga,、gitu. tapi ini nada-nadanya hampir sama dengan、eh, apa, import E, apa namanya regulasi tentang impor, t misalnya ketika、e, ada sekelompok orang yang mampu mempengaruhi departemen perdagangan atau、e, bulog, lalu mengusulkan ada impor t gula, impor t beras,、hmm. begitu tentu dengan satu konsesi bahwa nanti akan ada uang, ada uang sekian, bla bla dan sebagainya. Jadi, saya lebih mengkritisi dari sisi politiknya ini,、hmm. ini pemerintah. mungkin ada target dari Departemen Perdagangan sehingga、uh, kemudian tarik ulur tentang、uh, regulasi ini.、Itu、terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak、Baik. Gus kometarnya. Dan masih.